Subhanallah, alhamdulillah ini saya tidak cerita bohong. InsyaAllah mudah-mudahan saat ridho itu turun, rahmat itu turun, apapun doa kita akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu SWT. Amin, ya Rabbul Alamin. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai ketika usia makin dewasa. Nah, dewasa. Dewasa itu berarti sudah lewat dari masa akil Bali, sudah lewat masa... ABG... Eh, sudah lewat dulu masa ABG. Soalnya kadang-kadang orang dewasa kelihatannya kayak ABG, Bu. Bingung saya. Nah, tapi yang membedakan adalah mungkin adalah tanggung jawabnya kali ya. Tanggung jawab antara yang belum akil balik dan yang sudah akil balik. Setelah akil balik atau saat seorang itu disebut menjadi seorang yang dewasa, pasti haknya akan bertambah. Begitu juga kewajibannya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dibebankan, yang diwajibkan, yang menjadi tanggung jawab bagi orang-orang dewasa Di mata Allah Ustadz All Iya uh, Memang ini ada keterkaitan antara orang tua juga anak Dan memang kalau memang ada dari saudara-saudara kita Yang saat ini lagi hamil muda ya, Dari usia 3 bulan, 4 bulan ini uh, kalau memang kita menghendaki atau menginginkan anak kita menjadi seorang anak esolah atau solehah, kita harus mulai merencanakan mulai saat ini. Jadi sang ayah, sang ibu itu uh, paling tidak beliau rajinlah membaca Quran itu untuk mengenalan Bukan berarti si anak itu mendengarkan suara Quran bukan. Tapi si anak ini insya Allah akan mendapatkan salah satunya genetik untuk cinta kepada Allah melalui ayahnya atau ibunya yang membaca quran Itu itu hanya Allah Ta'ala. Dalam rahim, Pak Ustaz? Iya, karena itu ada gen yang itu membentuk Allah Ta'ala sendiri. Jadi kita tidak tahu. Kemudian menjauhi dari segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Omanya suami istri jangan sering berantem si istri jangan terlalu benci pada suaminya, jangan terlalu benci pada orang tuanya. Karena apa? Itu yang menyebabkan keguguran. Jadi emang harus harus kita harus belajar untuk memahami. Kemudian kalau sudah sudah lahir, kemudian anak kita bimbing dengan baik, kita sekolahkan sekolah yang baik. Mau sekolah negeri boleh, tapi juga kita bimbing dengan sekolah-sekolah yang mengenal agama. Boleh enggak ada masalah sama Kemudian kalau sudah mulai menginjak dewasa, kita juga harus menyadari anak yang dari SD, dari SMP. Kemudian men, men, men, men, men, menanjak ke arah akhir balik ini, itu aneh-aneh biasanya. Si orang tua harus belajar untuk memahami bahwa anak saya mulai dewasa, mulai memahami kehidupan. Dan itu pasti biasanya anak melakukan kesalahan Nah kesalahan anak ini jangan disalah-salahkan Dia akan terpojok nanti Dia akan jauh dari kita sebagai orang tua Tapi dirangkul Kemudian dinasihatin Dirangkul dinasihatin Kenapa seperti itu? Karena kita juga punya e, tanggung jawab mendidik Namanya mendidik itu Kita harus sadar bahwa salah satunya adalah Wata washobista bere, wata washobilmarhanah. Jadi kita mendidik atau memberikan nasihat itu dengan kesabaran dan juga memberikan nasihat dengan kasih sayang. Jadi tidak ada yang namanya dipukul, dibentak, dimaki itu orang tua yang salah. Oh, niatnya untuk mendidik, kalau itu, itu kan niat seseorang aja, bukan seperti itu ya? Aturan Allah kan menyuruh untuk oh. dengan kasih sayang. Kasih sayang saya itu dengan mukul lah, itu kan kemauan dia aja. Cara singkat, cara singkat. Itu itu ujian orang tua, Makanya makanya banyak ya. Kalau memang orang tua itu nanti salah, dia akan mendapatkan pasti peringatan dari Allah Taala. Apapun bentuknya. Makanya kita mencoba belajar dekat kepada Allah Taala, dekat dengan Quran dan Sunnah Rasul Nah, kalau sudah mulai akhir balik tanggung jawab kita berikan. Mamanya belum belum tanggung belum akhir balik deh. Dari mulai SD kita ajari dia dengan salat, kita ajari baca Quran, kita lihat, kita dengarkan. Kemudian mulai salat berjamaah. Itu itu sudah terbiasa kita lakukan. Nah, dari sanalah nanti e, mereka akan terdidik dengan baik. Kemudian kalau dia sudah mulai SMA, dia kan bertanya, maunya SMA, atau apa. Dia mulai bertanya tentang Quran, dia bertanya tentang ayat-ayat. Kita harus bisa menjelaskan. Kalau memang kita tidak mampu menjelaskan Iya kita uh, bantu dengan. Uh, apa namanya kita sekolahkan pada sekolah yang memang memahami tentang Quran. Jadi bukan berarti orang tua terus. Lepas tangan dibiarin yang gak bisa seperti itu. Nah disinilah tanggung jawab sebagai seorang. buat Tanggung jawab mendidik anak menjadi anak yang sholat. Ini tanggung jawab dari kecil. Kemudian sampai akhir balik tetap masih boleh. Dididik menjadi anak yang sholat terus. Karena apa? Ini kewajiban kita sebagai uh, orang tua. Nah, pada waktu anak sudah mulai mengenal, maaf-maaf ya, mengenal lawan jenisnya. Nah, itu lebih pusing lagi. <tuk> Ada masalah baru lagi. Istinya, masalah Pak. baru lagi. <tuk> ya, nanti sudah terjadi lagi, Pak Ustadz. Karena masalah. saya seringkali sering mendengar uh, cerita jamaah yang anaknya putera atau putrinya sakit itu masih di bawah aksel balik. Itu karena perbuatan orang tuanya. Bagaimana bisa seperti itu? Nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Ya Bu ya, karena sudah waktunya Salat Subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kami mengajak Anda yang di rumah silahkan menjalankan ibadah Salat Subuh dan kami juga yang ada di Besit Anida. Setelah itu, baiklah saya akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal senan dari banyak lampu. Dari lampu. Iya mendap lampu. Pak Sojian senan hmm. dia. Dia ini apa? Ini saya ada keluhan. Oh, apa? Kencing itu enggak lancar. Kencing yang enggak lancar. Sudah berapa bulan Sudah lama. Sudah tahunan pun. Kalau pagi itu bangun tidur hmm. rasa penuh, oh, penuh. Nah kalau saya buangnya kecil tuh enggak gue lebih paling tetes gitu loh, seperti sekarang saya Oh jadi, gitu ya Kadang kalau mau itu cabang huh? nah, Becabang itu kencing, jadi enggak lancar itu enggak berl gitu Ah, enggak telak gitu? Ya, gitu. kadang iya jadi pecah-pecah gitu Terus saya kalau mau kalian buangnya besar, ya. nah itu baru, -baru. Berl yang pelan-pelan itu baru berol. Oh, oh gitu Ya terus Tangan ini Pada apa ya semut tanah jendela Kadang-kadang ini Badan orang banyak keram Sering kepala saja sering keram Itu misalnya nyantungan itu Kepala berapa lagi gengkul lagi ya, <laughs> ya takut Takut juga Strok Wah Iyawas Pak Kalau yang begitu biasanya ngastrok dia sudah Pak Sosyan kalau yang badannya betul-betul ini Pak Sofyan ini um, kalau badan ya benar ya kalau Pak Sofyan tuh ngerjain sesuatu ya hanya cuma sekedar ada kejengkelan tapi dikit nggak terlalu banyak tapi di menjaganya nggak nggak nggak nggak, nggak, nggak nggak nggak nggak keluar besarnya di badan ini. tapi nggak terlalu banyak tapi itu masih dibawa karena kalau jengkel itu terus terus lama-lama nanti ke kepala nanti menyakitkan menggigil darah kalau tekanannya tinggi mendadak menggigil darah nah balik itu nah itu jangan sekarang pak sofian kalau pak sofian termasuk orang yang gampang agak tersinggung ya itu harus diubah kalau masalah kalau tension itu kurang lancar itu salah satunya pak sofian itu kalau punya masalah jarang Pak Sosian itu mencari jalan keluarnya langsung tapi banyak banyak diemnya dulu dua hari tiga hari atau seminggu baru bisa noda hmm, atau ngomong biasa nah, jadi itu harus dirubah jadi kalau Pak Sosian ada masalah ya masalah keluarga kan banyak ya hmm. itu Pak Sosian di di cara apa ini ibu istri hmm. Ini putra, jadi nanti dibicarakan aja baik-baik. Insyaallah kalau Pak Sofian bisa bicara baik-baik, kalau tiap ada masalah apa, dia bicara aja. Nyantai, enak, nyaman, nyantai, enak, nyaman, nyantai, enak, nyaman, nyantai, enak, nyaman, nyantai, enak, nyaman gitu ya. Kita nanti tipisnya brol, hanya itu aja. Kemudian Pak Sofian jangan lupa anak memang saya tetap akan nasihatin Pak Sofian sholat lima waktu harus rajin kemudian kalau bisa tahajudnya agak rajin ini demi setelah sholat sunah tahajudnya rajin kemudian mohon ampun ya Allah jika selama ini aku kalau kencing tidak bisa lancar kalau itu dari kesalahan dosa-dosaku ampunnya dosaku ya Allah doanya aja itu aja hmm. kemudian nanti itu doa kurang lebih sekitar setengah jam Kemudian diakhiri, ya Allah, aku mohon agar aku buang air kecil maupun buang air besar, aku mohon agar kau lancarkan, amin. Mm -hmm. Dan ialah mudah seperti itu. Jal jalankan terus-terus, mudah-mudahan belum sampai 1 juta, mudah-mudahan sudah boleh. Lihat, ya, sudah paham? Nah, Sekarang saya mau doa untuk Pak Sop yang doa, saya mohon Pak Sop yang istri para raja, ibu-ibu ya, istri ya, lirik sampai saya terfokus ke ya asosian buka tangan tunjukkan kepala ini juga sama Seperti kita berdoa kemudian silahkan istiqomah pada Allah dengan tenang santai dari hatinya Kesihatan saya tolong dijalankan semua yang kenapa mengundang lebih cepat semuanya, ya sampai ya Alhamdulillah undang dengan Pak Adi ya. Pemirsa bengkel hati ia ya berbahagia terima kasih bantu bersama kami di acara bengkel hati dan jadi barusan tadi kita menyaksikan bagaimana cerita Ustaz Benu waktu menemui salah satu jamaahnya yang mengalami permasalahan pipisnya bercabang. Cabangnya banget di mananya ya? <laughs> nah, ini saya sering mendengar kalau masalah uh, pembuangan ya, buang air kecil tuh ada masalah yang uh, susah buang air kecil, udah gitu mungkin pipisnya keras, siapa ya, ya? Udah gitu ada yang eh uh, pipisnya uh, apa namanya? Uh, susah gitu atau mungkin pipisnya macam-macam. Nah, ini artinya banyak sekali permasalahan mengenai saluran pembuangan di depan, depan ya Pak bukan samping ya, gak mungkin di samping nah sebenarnya permasalahan di saluran pembuangan biasanya itu kenapa ya Pak Ustadz, pembuangan depan maksud saya, untuk buang air kecil, untuk pipis gitu, iya itu memang berhubungan dengan ibaratnya keterusterangan kalau depan kalau belakang itu ketika terang itu aja kalau mamanya harusnya itu kalau ada suatu masalah itu harusnya diselesaikan dengan santai, beliau di, diam. Ya, diam aja biasa, nggak harus emosi sih diam. Kemudian ya bisa aja kalau memang tertakluk meledak itu kan ya emosional, tapi ini khususnya itu tidak tidak tidak berhubungan langsung dengan marah. Ini berhubungan dengan mencari solusi aja. Jadi kalau ada keinginan, ada masalah dalam keluarga itu harus dicari solusinya. Kemudian jangan diem aja. Nah kalau diem aja nanti ya rasanya penuh tapi suaranya terus. Yeah. <girly> ada masalah. Beliau kan begitu ya. Iya. Hmm. Ada masalah yang nggak nggak bisa dikeluarkan seperti itu. Nah yeah. kalau beliau sebenarnya belajar kalau ada masalah itu dikeluarkan, dibicarakan. Mm. Jangan diemnya. Mm. Itu lancarin salahnya itu aja. Kan katanya kalau bisa ada masalah tuh sabar pak Ustadz. Jadi mungkin diemnya itu bagian dari sabar kali. Ya memang diam bukan seperti itu sebenarnya <laughs> Diam itu memang bagian dari sabar Tapi itu yang terkecil Itu yang ter ter ter tertinggal Karena yang pertama adalah Kalau ada sesuatu Itu dianalisa, dipikirin Kemudian dicari solusinya di mana cara mencari solusinya harus di jalan Allah. Nah itu baru sabar. Nanti nggak amarah, <gak> nggak ini baru nanti diem. Nah, itu diem itu yang terakhir. Iya, iya, iya, Jadi ini harus harus dicari solusinya, cari solusinya dan solusi ini di jalan Allah. Tidak dengan emosi. Nah ini baru, katakan. Dikatakan saya Jadi orang diem itu belum tentu sabar. Memang beliau diem. Tapi mencari solusi, nah, mencari solusi dengan iya. tidak menggunakan emosi, dengan, dengan, tidak dengan menggunakan emosi, nah itu baru sabar Insyaallah <laughs> semuanya mampu menjadi orang yang sabar ya Pak ya, ya Bu ya, Amin, Amin. Ya, Kita akan break dulu, karena ada yang mau lewat, setelah itu kami akan kembali dan kami akan mulai membuka sesi tanya-jawab Dengan jamaah yang ada di sini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pinggir hati Acara bengkel hati adalah acara pengajian Jadi kalau misalnya ada yang berpikir Untuk datang ke acara pengajian Ini untuk niatnya uh, Saya ingin sembuh Saya ingin supaya Sakti, saya ingin Supaya keluarga saya bahagia Saya ingin rumah saya laku ah, Itu kayanya salah bu, salah pak Bukan seperti itu, karena Kenapa ini namanya pengajian Sering diceritakan oleh Ustaz Danuk Kalau saat kita niatnya Taala Untuk ikut mengaji, insya Allah rahmat dari Allah itu turun. Itulah harapan kita sebenarnya. Saat rahmat itu turunlah, itulah doa-doa kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya banyak jamaah yang begitu datang bersilaturahmi, ngobrol langsung dengan saudara Danu Setelah diajak ngobrol, dikasih solusinya dan ikrar lillahi taala. Alhamdulillah penyakitnya sembuh. Dan ada juga mungkin yang butuh proses karena memang Ya, kita gak tahu ya, niat-niat orang-orang kan beda-beda ya Pak Ustaz ya? Iya. Jadi niatnya mudah-mudahan semuanya tulus. Ilahi ta'ala. Seperti janji saya tadi, saya memberikan kesempatan kali ini kepada jamaah yang ada di sini untuk mau bertanya. Silakan. yang bertanya. Bentar ya Pak, bentar ya. Silakan Ibu, sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukti Kartiko dari Majelis Al Hadirin Bukit Asam Kota Batubara Tanjung Inim, Pak. Tanjung? Tanjung Inim. Inim. Tanjung Inim Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ibu silah maaf. Mukti Kartiko. Ibu Kirisi. ...muktineng teh kau beko <tinyak> kalau enggak salah ya... Ya, ...koki rinsing-sing... ...gimana nah, tidak salah dengar... <tinyak> ...saya sudah <tinyak> serius begini jadi senyum-senyum... ...silahkan ibu... ...ya Bapak, Pak Ustadz... ...yang mau saya tanyakan... ...saya ini sering menul sakit kaki dan tiba-tiba lumpuh Pak ya... ...nah... Hah? ...ya kadang-kadang tiba-tiba lumpuh dalam sejam-dua jam... ...kemudian sembuh kembali... ...kemudian sering sekali seperti itu... ...oh iya? ...iya... gimana Bapaknya... Kau bapanya ibu gerin pakar? Lakan lumpuh. Kan ibu mah tinggal gimana ya? Tidak, tidak bisa jawab Maksud saya lumpuhnya dari mulai dengkung sampai ketumit pak. Lumpuhnya mulai dari lutut ya? Sampai ketumit. Sampai ketumit ya? Ya. Jari situ panjang enggak ya? Ya semuanya ya. Jari jari juga tak boleh digerakin bu? Tidak. Jari juga enggak bisa. Oh. Oh. Dari lutut. Sampai, Sampai ke Tumit. Dekati. Kok Ibu bilang dengkul memang asli sana apa? Asli Jawa sih Ibu? Asalnya dari Jawa Bapak. Oh gitu, terus ke Muara Enim? Yeah. Eh Tanjung Enim apa Muara Enim? Tanjung Enim, Kota, Kota Enim, Batubara. Ya Enim. Kota Batubara? Iya. Yeah. Bawa tongkang nggak ke sini? Bawa Pak. <laughs> Bawa tongkang Bus yang gede ya? Iya. Yeah. Ibu saya mau tanya nih. Iya. Yeah. Ibu Murtiningsih kalau nggak salah, Ibu Murtiningsih Kartiko ya. Ya betul. Uh biasanya nama Kartiko itu nama orang kelas tinggi nih biasanya loh. Ya? Amin. <laughs> saya mau tanya, Ibu ini, Ibu punya suami maaf tanda. ya. Iya. Punya putra? Tiga. Tiga ya? Iya. Oh uh, ya, saya ada beberapa pertanyaan ini mohon dijawab jujur ya. dengan senyuman. Jadi kalau jujur dengan senyuman itu tulus. Tapi kalau jujur dengan merengut itu namanya nggak tulus itu namanya. Iya Pak. Saya mau tanya Ibu, ya. kalau sama suami, kalau ada masalah di keluarga, sering nggak Ibu itu jengkel tapi ngambeknya, kalau orang Jawa bilang mogok sapi, tahu nggak mogok sapi? Mogok sapi. Mogok sapi itu sapi kalau mogok itu duduk nggak mau kemana-mana ya di situ. Gitu. Ium aja. Ium Ium aja. Iya maju. Oh, iya betul. Ini dulu bukan sekarang. Ini saya nyatanya aja ya. Kalau ibu bilang nggak begitu nggak apa-apa sih. Uh, kalau terlaku jengkel sama bapak, ini bapak lo ya? Iya, iya iya. Atau sama keluarga, khususnya anto bapak atau keluarga. Kayaknya bapak deh. Itu. ...diem, gak mau ngapa-ngapain. Ini dulu kali ya ini, Bang. Gimana, Bu? Uh, saya, maaf, menurut Anda... ...keterbukaan kejadian oh, ah, dulu. Iya, betul. ya uh, Namun, apa yang diputuskan suami... ...biasanya enak-tidak enak, saya terima. Uh, maksudnya itu... Uh, ...walaupun... ...Ibu merasa tidak enaknya banyak... ...atau yang enaknya banyak? Uh, saya selalu mengatakan bahwa... ...menurut saya, suami itu... Biasanya sudah berpikir panjang untuk mengatakan dia atau tidak. Uh -uh. Terus kemudian kalau ada masalah di keluarga? Saya bicarakan dengannya. Maksudnya uh, ibu kalau jengkel, diem, maju, ya kayak tadi. Sebenarnya ya. asih <tuk> itu nggak cocok sih, cuma dijalanin gitu. Tapi nggak nah, ya. cocok aja gitu. Ngambek gitu bang. Kadang-kadang kalau suaminya pergi dari rumah baru tuh ngambeknya. Pakai ngambek. ngambek. ya. Betul bapak. Nah iya, itu dari tadi ngomong ya betul lah ya. <tuk> ah manian ya. Harus jelasin satu persatu. Karena capek saya, tapi nggak apa-apa. Ini ya. capek bercanda. Iya iya. Betul begitu Bu ya. Betul Pak. Oh, dari tadi ngomong betul selesai. <laughs> Muteng. Takut dibilang istri yang gak sole, gak nggak soleh, nanti kan susah. Enggak, nggak begitu. Yang namanya, ya. kalau ibu datang ke sini dengan rombongan, saya langsung bisa berpikir, insya Allah ibu itu ciri soleh kan begitu, cuma memang ada beberapa hal yang kita itu tidak sadar menjalankan sesuatu yang kurang di hadapan Allah kurang ya, nah itu kita gak sadar kalau sholat saya yakin ibu sholat puasa saya yakin ibu puasa ibu menjalankan sholat sunah saya yakin tapi yang namanya ada sesuatu yang kurang di hadapan Allah inilah kadang-kadang kita gak terasa ketawanya dipengkel hati baru lah, iya saya kayak begitu nah ibu itu yang pertama ya kalau nggak cocok baru yang begitu ya. Yang yeah. kedua nih, dulu ibu pernah nggak ke orang pintar dikasih sesuatu air putih kayak dibacain apa kayak saya tidak tahu. Itu dulu loh ya itu. Yeah. Mantra mantra. Iyalah mantra apa? Mantra itu bahasa Arabnya apa ya? Ruya kalau nggak salah. Ruya. Iya. Uh, dulu. Iya. Sebagai orang Jawa sampai saat ini saya belum pernah itu. Belum pernah ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan ketiga saya, pernahkah dulu Ibu membaca sesuatu, ya. membaca sesuatu, entah itu amalan, saya tidak tahu persis, ya. entah itu bacaan-bacaan biasa, ya. tapi niatnya untuk duniawi, umpamanya agar keluarga itu bahagia, umpamanya. Pernah. Oh ya, sudah. Ya, Amin. Ya itu maksud saya. Ada tuntunannya nggak pak Ustaz? Nggak ada, saya tahu pasti nggak ada. <laughs> karena kalau mamanya baca ayat-ayat dalam Quran niatnya harus dilayi Taala, makanya nggak hmm. ada tuntunannya. Oh, walaupun ayat al Quran kita lihatnya dilayi Taala, bukan harus. Khusus untuk masuk masuk. Hmm. Jadi kalau kita mau lurus, ayo lurus sekalian, kan begitu? Kalau mamanya ibu bisa baca Quran, ya udah baca Qurannya niatnya karena Allah. Hmm. Karena kan kita bersumpah nih. Dalam salat kita kan membaca doa istitah Inna Salati Wanuzuki Wanmahiyya Wanmati wa Lillahi Robil Alamin ini, ini sudah jelas sumpah kita. Artinya sesungguhnya salatku ibadahku hidup dan matiku karena Allah Robil Alamin jelas. Ibadah pembaca Quran itu bisa itu ibadah kalau Lillahi Taala atau karena Allah. Tapi kalau membaca Quran untuk duniawi bukan karena Allah itu bukan ibadah. Nanti dapatnya ya saya tidak tahu. Uh -huh. Tapi kalau saya boleh ini menebak karena ini pengalaman aja. Biasanya membaca dua-dua agar keluarga begini kayaknya. Uh -huh. Kalau Ibu benar, sekarang kayaknya memang harus, uh, Ibu harus ikhlas melepas. Pertanyaan saya, uh -huh. jika memang itu saya tidak tahu persis itu mantra atau itu amalan yang memang niatnya bukan nilai talak untuk duniawi. Ibu, siapa tadi namanya? Mukti. Mukti. Mukti. Mukti. Ibu Mukti. Mukti. Mukti. Iya, Mukti Nengsi kan? Iya. Oh. Alah juga. Mukti Nengsi <laughs> dari tadi. Tadi benerin saya. Akhirnya yang sampai sana enggak cocok. To oh, betul. Oh. Dengarnya Mukti Nengsi kali ya? Iya. Oh, iya kan benar. saya juga. Iya. Baca di sininya, saya bilang Mukti Nengsi. Biar kelihatan keren gitu. Ibu Mukti, ibu mukti Ningsih, ikhlas tidak. Jika amalan-amalan yang pada waktu itu dibaca niatnya bukan karena Allah hanya duniawi. Jika itu memang akhirnya menjadikan Ibu Mukti Ningsih. Kadang lumpuh nanti sembuh lagi, kadang lumpuh lagi sembuh lagi. Ikhlas enggak mereka jika itu memang makhluk-makhluk memang ada makhluk-makhluk yang memang apapun itu wujudnya ikhlas enggak mereka keluar dari tubuh Ibu Mukti Ningseh khususnya yang ada di kaki Ibu Mukti Ningseh semuanya keluar karena Allah ikhlas enggak Bu karena Allah Iya Pak bukan karena sembuh, kalau saya karena Allah aja Iya Pak Ustaz sangat ikhlas Benar nih Bener. Nah, Karena ibu ingin sembuh ya ikhlas ya <laughs> Ikhlas gak bu? Nah, ini saya jawab Ikhlas gak bu? Ikhlas Jika ibu uh, uh, uh, uh, uh, saya <laughs> Dikode masalahnya oh. Jadi uh, saya itu maksudnya ya Kalau bawa dompet ya <laughs> Kalau itu susah untuk ikhlas <laughs> Tidak apa-apa Ikhlas ibu Nah, semua amalan atau mantra apa yang ada di dalam tubuh itu, kalau itu memang dulu niatnya bukan karena Allah, keluar dari tubuh karena Allah mau ikhlas. Ikhlas. Laila ita Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon agar masuk yang tidak manfaat di dalam diri ibu mukti muktilingsih agar engkau keluarkan. Amin. amin. Dan kau kembalikan pada tempatnya. Amin, amin, amin gimana sekarang ibu kakinya saya tidak tahu persis biasanya habis itu agak lebih ringan lebih enak semutan semutan ya benar semutan memang kalau makhluk itu keluar rasanya kesemutan turun rasanya turun ke kaki ibu rasanya kesemutan terus turun ke kaki rasanya turun ke apa yang namanya saraf apa iya betul iya yaitu teman ibu yang dulu sering dibaca-baca aham dadah dadah selamat tinggal. Ya, selamat tinggal aja sama teman lama ya. Iya itu teman lama, Kalau baca kalau baca Quran niatnya harus karena ta Allah taala, apapun kita harus bersih. Saya hmm. mengajarkan bersih, saya mengajarkan syariat. Saya enggak belo-belo. Jadi kalau baca Quran, niatnya bukan niat kepada Allah taala, enggak apa-apa silakan kalau saya sih. Tapi ya, itu bukan dibaca dan berzikir kok gitu ya. aja. Ya. Sudah paham sekarang? semutan turun semua. Paham, Pak Ustaz. Oh, paham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh ya, Bu. Oh, ya, amin. Terima ya. kasih, Bu. Tadi niatnya sudah bagus. Apa yang dikatakan suami sudah dipikirin, saya ikut aja. Nah, itu bagus. Iya. Dan jangan ada kejengkelan di sini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya ibu. Amin amin. Terima kasih ibu Murtiningsih. Mohon siling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gitu kalau ngelihat ada wajah kebahagiaan sambil heran gitu. Ko bisa ibu Murtiningsih tadi wajahnya gitu tu oleh Bosan. Iya nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya begini. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu. Ya kita hanya berdoa pada Allah kan kan doa doa saya kan hanya pada Allah, enggak kemana mana hanya mendoakan aja agar jika itu ada ilmu yang memang itu ilmu dari tubuh ibu mukmin nengseh memangnya. Ya saya doakan aja agar keluar ikhlas enggak ikhlas. Nggak. Sudah aminin aja. Sebenarnya mohon kepada Allah ya seperti itu enggak aneh aneh. Sudah diaminin. Semut terbiak semutan keluar. Ya. Sudah temennya banyak keluar. Ya. <laughs> <laughs> ada lagi mau bertanya. Waduh, yo ya langsung. Ya, nunjuk tangan banyak banget duduk dulu duduk duduk ibu, duduk duduk. Karena banyak, kita kasih yang lewat dulu ya bu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, pekerjaan kembali saat lagi. Karena keterbatasan manusia, kadang-kadang ya namanya salah dan lupa itu udah jadi kebiasaan sehari-hari. Nah disinilah. Kita mencari tahu sebenarnya kekeliruan apa yang pernah kita lakukan dan ahlak apa yang mesti kita perbaiki. Karena kadang-kadang begitu kena sakit, kena peringatan, baru aduh, ini kayaknya ada sawah nih, gitu. Nah, di sinilah kita mencari tahu sebenarnya apa yang harus dibenerin, apa yang harus diperbaiki. Nah, berikut ini saya akan kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang mau bertanya kepada Ustaz Danu, monggo, silahkan. Okay. sebutkan namanya siapa? Salam. Ada di mana pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Haji Adnan dari Pekanbaru. Uh, ada pertanyaan saya uh, mengenai penyakit saya yang saya derita sekarang ini. Saya sudah ke rumah sakit Kemarin Saya cek katanya kena virus. Uh, maksudnya herpes, penyakit herpes. Jadi Her herpes atau herpes, herpes, herpes, ya herpes. herpes. Uh, sudah dua dokter kulit yang saya datangi. Akhirnya saya ada kesembuhan istilahnya udah yang di perut saya ini terjadi kayak berair gitu, pedih-pedih. Alhamdulillah sekarang sudah mengering. Tapi sekarang perut ini rasanya ditarik-tarik gitu, kayak urat itu udah apa gitu sakit apa namanya rot itu awalnya itu ya di bagian kulitnya ya. di kulit. kulit luar ya, sudah, mengering. sudah mengering sekarang perlu rasa ditarik tarik, tarik. ditarik tarik itu kayak pakai tali pinggang kayak diikat gitu oh. yang narik nah. siapa pak nah. kirasnya <laughs> ya yang kirasnya kayak oh. narik nah. berarti kirasnya bawa tali ya <laughs> Pak Adnan, Pak Hadi. Ya, ya. Udah dua dokter ya Pak ya? Iya dua. Yang dokter. megang ya? Iya dokter ya. kulit spesialis. Kita. Tapi belum sembuh benar ya? Ya, ini sekarang Pak semuanya sudah sembuh, yang keringnya dah sudah kering. Cuma ini yang terasa sekarang ini perut ini kayak diikat gitu. Lep, bapak pakai sabuk nggak? Ada terkinkang tapi udah saya kendurin pun seperti itu juga. Oh. <laughs> udah dikendorin di saya mau goda zonanya pakai siapa tinggal nggak tahunya udah dikendorin gitu. <laughs> jadi saya nggak bisa goda saya kedodoran sedoran tapi awal satu bela arab pak Haji begini ya. kalau ada herpes di daerah perut yang ya. sebelah kiri ya. yang dulunya mencair saya akan memberikan yang paling gampang deh ya. virus e, menurut medis Benar, saya anggap benar aja. Ya. Tapi yang paling gampang e, secara akhlak kita yang kurang di hadapan. Allah begini nih Pak Haji. Ya. Pak Haji, kalau ada masalah di dalam keluarga, keinginan mau menyelesaikan itu bisa aja memang kuat. Tapi keinginan marahnya juga kuat. Betul enggak gitu aja. Betul sekali Pak. kalau ya sudah. Hmm. Alhamdulillah, Beliau hmm. haji tapi mau ngakuin. Alhamdulillah. Yeah. Eh, ini kesembuhannya cepat, insya Allah, insya Allah cepat ya. Hmm. Begini Pak Haji, yeah. khususnya bisa aja dengan istri, khususnya bisa aja dengan anak. Hmm. Jadi kalau ada masalah, Pak Haji itu maunya nyelesain tapi juga emosinya ikut gitu loh, enggak sadar maksudnya. Betul ya, betul betul. Oh ya sekarang Pak Haji kalau ingin sembuh benar karena Allah Taala total Pak Haji sekarang harus mau menyadari punya istri punya anak di mana beliau-beliau ini juga uh, bicaranya perlu didengarkan jadi perlu didengarkan jadi Pak Haji nggak nggak menomorsatukan keinginan hmm. tapi beliau didengerin juga uh, kata katanya kira-kira kalau saya ajak Pak Haji seperti itu mau nggak di jalan Allah seperti itu jadi mau menghargai istri mamanya berubah gitu bapak berubah maksudnya nanti hmm. di rumah emang istri ada di sini tidak tinggal sendiri aja maksudnya dari, dari pekan, pekan pisah apa bukan dari pekanbaru saya kemarin hari sabtu saya oh. ah, kemari oh kesini hmm, sendiri iya. tapi ibu ada ada ada di, di pekanbaru pekanbaru ya kan kira kerja nonton nggak insya Allah nonton insya nonton karena memang setiap saat minggu nah. sama senin nonton betul betul, betul. nah sekarang pertanyaan nah, saya Pak Adi Jawab dong yang cepat. Ah, Pak Haji, mau nggak mulai hari ini, Pak Haji berjanji pada Allah Ta'ala, ini saksinya kami nih, ya, kami sama Jamaah nih. Yeah. Mulai hari ini berjanji, kalau ada masalah dalam keluarga, masalah itu walaupun kecil atau besar, Pak Haji mau juga mendengarkan uh, bicara istri dan jangan juga gampang terpancing emosi sendiri. Mau hmm. gak Pak Ji? Insya Allah. Hmm. Insya Allah mau ya? Mau. Ikhlas? Ikhlas. Lillahita Allah? Lillahita Allah. Amin. Amin. Amin. Hmm. Ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan ini gampang. Hmm. Nah sekarang pertanyaan saya. Hmm. Yang tadi merasa kenteng di perut sekarang gimana? Alhamdulillah agak berkurang. Set. Berarti virusnya hmm. takut sama saya. Karena yeah. saya bawa celurit <laughs> Jadi talinya saya kendorin. Ya. Pak Haji mah lucu banget ya. Kalau memang bercerita tentang hmm. virus Benar, saya hmm. berkata benar Karena dokter sudah sangat hmm. Sangat pintar lah istilahnya hmm. Belajarnya juga bisa aja itu hmm. Mahal, jadi kalau dia hmm. bilang virus ya udah kita ikutin aja ya. Tapi kita secara Islam Ada cara-caranya lebih gampang hmm. Lebih fleksibel Lebih bisa kita siasati dengan gampang Karena urusan kita hanya pada Allah hmm. Makanya Pak Haji yang narik-narik itu hanya keinginan Pak Haji yang kuat, kalau ada masalah dikit dalam keluarga, emosinya terpancing hanya itu aja. Betul, betul. betul ya? Betul, betul. Jadi besok kalau ada masalah dikit atau besar, senyum aja udah. Ya. Jadi yang terpancing mulutnya, ya. terpancing senyum. <laughs> ya. Sudah mampu Pak Haji? Ya. Perutnya gimana? Gimana ya. kan? Enggak, kurang. Berkurang mulai ya? Niat, kemudian jangan lupa Pak Haji, hmm. nanti sholat sungai tahajud, nanti malam, hmm. kemudian mohon ampun jika memang selama ini dalam berkeluarga uh, relatif kalau ada masalah cenderung emosi. Mohon ampun hmm. pada Allah Ta'ala serius, kemudian uh, kalau bisa, kalau istri nonton, saya mohon deh Pak Haji, Pak Haji minta maaf sama istri dengan santai, hmm. bisa enggak? Dengan bahasa Pekanbaru gimana coba? Istri saya, gitu. Pakai bahasa tono deh. Minta maaf dengan santai, dengan tulus. Mudah-mudahan langsung plong sakitnya. Sali -sali. Lihat kamera sebelah kiri, Pak Haji. Istriku. Baik. Saya dari eh, Majid Anida, saya minta maaf dengan istriku. Apabila ada kesalahan saya, atau kekerasan, atau bagaimanapun. Saya minta maaf eh, pagi ini disaksikan oleh... Eh, Jemaah-jemaah yang ada di Maja Ajaan. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sekarang gimana rasanya dengan yang tadi? Alhamdulillah. Lebih enak kan? Yes. Ah, makanya kalau kita salah benar nih. Tuntunan Islam harus meminta maaf pada yang kita buat salah. Makanya di sini saya memohon pada Pak Haji. Pak Haji mau, alhamdulillah lebih enak. Yang sekarang adalah Pak Haji tahajud. Kemudian yes. mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah yes. langsung cepat sembuh. Kemudian di rumah kalau ada masalah senyum sekarang seperti saat ini ya. senyum oh memang senyum itu bisa menjadikan kita lebih nyantai. Ya, itu Pak Haji Ya Insyaallah. Insya Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah, Salam buat saudara-saudara kita di Pekanbaru. Iya Mas. Iya. Lihat bengkel hati. Ya, Jangan ya. lupa kata di bengkel. Insyaallah. Ya. Insya Insyaallah. Ia <laughs> ya, bayar iklan di TPI, di Main TV maksudnya. Insyaallah. Iya. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Haji Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang hui itu kan memang menular ya bau tadi ya. Saat kita bisa senyum, marah pun senyum. Waduh, insyaallah jauh dari emosi. Amin. Nah, berikutnya karena masih ada waktu. Yang mau bertanya lagi. silakan Bapak, boleh. Berdiri, Pak. Sebutkan namanya. Ibu-ibunya tunggu sebentar ya, Bu, ya. ya. Kita kasih kesempatan kepada Bapak-Bapak. Kepada Bapaknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Nama saya Pak Pani. Tinggal di warung pojok pintu 2. taman mini Pak Pani. Pak Pani, alamat rumah RT9, RW4 Kelurahan Lobang Guaya Saya mau bertanya Sama Pak Guru Mata saya kena katarak dua-duanya Pak Pani Mic-nya dideketin saja Ya, enggak apa-apa Mata saya kena katarak dua-duanya Ini Pak Pani Itu tiga itu Pak Pani Itu dua jadi saya kalau mau dioperasi, ah. darah saya tinggi terus bagi... Eh Pak Ustaz. Iya. saya bulu mata saya yang sebelah sini udah diguntingin, sebelah kanan oh, mau dioperasi. Yang guntingin siapa Pak Pak? Ya ini pembantunya dokter, udah <laughs> pembantunya. Jadi saya terus? diukur lagi darahnya 160 per 100, dokter nggak, nggak mau suruh pulang. Ah itu udah berkali-kali di rumah sakit pasar boh uh -uh. sampai sekarang ini belum juga dioperasi uh -uh. itu yang saya keluhkan itu aja uh -uh. Itu. terus keinginan Pak Fani kalau tadi keluhan sekarang keinginan Pak Fani apa Pak Fani keinginan saya ya saya ingin berobat ingin sembuh Pak <laughs> <laughs> yang yang mananya nih Pak yang darah tingginya atau kataraknya ya mas matanya aja ya Pak ya ah uh. Matanya, matanya ingin sembuh ya. gitu ya? Um, enggak, saya ingin sembuh. Yang sembuh ya, ya. matanya apa? Matanya. oh matanya. Ya. ya sudah Pak Pani. Ya. Pak Pani punya istri? Punya. Uh, punya anak? Punya. Ah, sekarang saya mau tanya. Ya. Tapi Pak Pani harus jujur nih jawab ya. ya. Pak Pani, dulu sebelum Pak Pani matanya katarak dulu ya, iya belum katara. Ingat-ingat benar, tapi santai. Iya. Dulu kalau istri ngasih nasehat, ngasih masukan, Pak Pani langsung berontak, enggak enggak mau. Iya. <laughs> <laughs> pokoknya kalau istri ngasih nasehat, pokoknya berantem dulu dengan Pak Pani gitu maksudnya ya. Iya. <laughs> Aduh ya Allah, ya sudah enggak apa-apa. Pak Pani nanti eh uh, Uh, apa namanya kalau istri ngaji nasehat pada bapak ya yeah. saya memohon di sama Pak Pani ni, yeah. saya mohon nasihat istri, dengerin aja. Dengerin itu aja, nyaitu yeah, aja. Yeah. Dengerin, kemudian hati tidak menolak. Jadi tidak ngajak berantem aja begitu. Yeah, paham yeah. ya? Yeah, jadi dulu kalau waktu Pak Pani masih melek nih, masih melihat nih. Yeah. Kalau istri ngasih masukan, Pak Pani pasti ngomong, apa lo? Ngerti apa lo? Gitu ya? Iya, yeah, iya. Yeah, oh, yeah. yeah. <laughs> Tau apa lo? Iya, iya. Itu Itu Itu gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dari tadi Pak Pani enggak senyum-senyum lho Pak Ustaz. Eh karena tawa. Jadi kelihatan. Waduh, ini Ustaz ini benar-benar tetangga saya nih. Benar Pak Ustaz benar. Benar enggak apa-apa Pak Pani? Nanti Pak Pani yang saya mohonkan, Pak Pani tahajud. ya. Yeah. Yeah. Kemudian mohon ampun, doanya gampang ya Allah. Ya. Tiga mata saya katarak. Karena saya sering menentang apa yang dinasehatkan istri saya kepada saya, yeah. saya mohon ampun pada Muha. Itu aja. Yeah, yeah. Doanya hanya itu yeah. diulang-ulang. Kemudian yeah. terakhir doa, Ya Allah, aku mohon agar Engkau berikan kesembuhan. Ya, atarat pada mata saya. Amin hanya itu aja Pak Fani ya. Iya, ya, Nanti itu. rajin tahajud ya Pak Fani ya. Iya, ya, Nanti ya. ku doa waktu doa Pak Fani Ngaminin dengan tulus mudah-mudahan matanya cepat sembuh nanti ya. Iya, ya. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat aja Pak Fani. Iya, ya. Alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Pak Fani. Waduh, dari RT2, RW3. RT9. Oh, 99, dibenerin. <laughs> itu mah nyanyi. Dibenerin. Eh, RT1. Jalannya jalan cinta. Jalan ah, <laughs> <Pak> sin. <Ustaz>, ini <laughs> mau mau masih waktu sedikit aja Pak Ustadz. Mohon uh -huh. uh, singkat aja penjelasannya saat kita misalnya menghadapi satu hal yang berbeda dengan pendapat atau nilai yang kita pegang. Uh -huh. Itu kepancing nih emosi. Apa uh -huh. yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Gak gampang menahan emosi Iya sebenarnya kan eh, agama kita, agama Islam ini kan melatih sabar Kalau yang namanya orang beda pendapat itu kan wajar Wajar sekali Cuma kalau kita memang ingin unggul di hadapan Allah Ingin kelihatan takwa di hadapan Allah Pada waktu beda pendapat kita melihat Beliau ini paham agama gak? Itu dulu Kemudian pada waktu beliau beda pendapat dengan kita, beliau ada emosi enggak? Itu kita lihat juga. Kalau beliau itu uh, belum paham tentang agama, tapi dengan emosi kita diem, enggak apa-apa, diem aja. Oh, beliau salah. Enggak apa-apa, diem dulu. Diem dulu? Diem dulu, enggak apa-apa. Karena kita sudah tahu bahwa beliau salah. Tapi karena hmm. daripada kita omongin malah berantem, hmm. ya kita diem dulu kemudian nanti kalau beliau lebih tenang baru dibilang Nanya itu, Wah, baru cari solusinya. Baru ya? cari solusinya. Jadi enggak langsung sama-sama labrak sini, labrak sana, hancur, meledak kayak ada negara lecek. hancur nanti kayak begitu. Wah, itu kalau saya lihat di TV orang-orang gitu, perang-perang, berantem-berantem maki maki Iya, ya, mereka mulutnya sama hancurnya aja. <laughs> <kalau saya>. <laughs> Dilarang <laughs> Susah. Enggak boleh juga aja ya, <laughs> <ada yang> <laughs> Jangan kemana, merusak, bikin hati kan kembali ke saat lagi. Kembali so, lagi di acara Benih Hati dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida MNTK. Pak Ustaz sebelum ke Jemaah, saya dengar mau bertanya Pak Ustaz. Oh ini kan ada yang nanya nih masalah perut. Uh -huh. saya juga mau nanya nih masalah perut nih mungkin ada juga yang mengalami Pak Ustaz. Ya lapar Mas Bukan. Apa? Justru kebanyakan lemak, <tuk> kalau kalau lapar sih saya juga sama, sama ya obatnya lapar macam. <tuk> gimana gimana mas Bayu? Kebanyakan lemak gimana, Pak Kolga? Kalau kebanyakan lemak, ya. selanjutnya ya olahraga, kemudian makan dijaga, semuanya yang berlemak itu dijaga. <tuk> maksimum sehari sekali aja makan daging sehari maksudnya. Oh, sekali itu. aja makan daging maksimum. 100 gram, maksimum di luar itu jangan iya, mudah-mudahan kemudian banyak buku. sayur, kemudian olahraga, oke Iya. Oke. insya Allah mudah mudah-mudahan ya. itu mengecil insya Allah, iya, sehat jadinya, kalau badan kita sehat kan insya Allah aktivitas apapun, jadi mudah ya pak ya ya bu ya, oke berikut ini, saya akan menerima telepon dari jamaah yang ada di rumah Alhamdulillah sudah tersambung, beliau di line telepon, halo Assalamualaikum dengan Ibu ya, siapa? Ibu. Oh iya, silakan Bu. Kenapa? Ibu bujian, ya, Tuti ATCP. Baru ada suaranya di Ibu siapa, Bu? Ibu bujian, ya, Tuti ATCP. Ibu Tuti. Di mana Ibu? Fuciati ya, ATCP dari, oh, ya, dari Blitar Ibu Pujiati di Iya, dari kita. Di Blitar. Ya, monggo Ibu. Ibu kayaknya masih ngantuk nih, nofon nih ya? Iya ini masih dalam keadaan baru. Oh iya, monggo langsung di WhatsApp Dano ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bapak Dano. Assalamualaikum, Rahmatullah, Wabarakatuh. Ustad saya takkan sekarang masih sakit di pusat kaki kanan. Itak tiri saya kena serangan tebro mulai tanggal 5 April, bukan? Pelan-pelan, Bu, saya juga bingung dengerin. Santai-santai, <laughs> Ibu. Ibu, ada keluhan apa apa yang Ibu mau tanyakan? Santai, Bu, santai. Saya kena terangan tanggal oh, setruk tanggal 5 April. Oh, truk tanggal 5 April tahu Iya, kaki kiri dan tangan kiri masih belum bisa di sejalan dokter kakinya. Dokter, ya? <laughs> oh, iya, Ustaz. Jumlah. -jum. <laughs> Oke, ya, sudah enggak apa-apa, Ibu. Eh, uh, 5 April tahun ini ya? Iya. Hari ke-11. Ustaz. Uh, Ibu umurnya berapa? 46 Ustaz. Oh. Uh, Ibu uh, punya suami, maaf saya tanya nih. Apa, Ustaz? Punya suami enggak, Bu? Punya. Ustaz, punya ya? Punya. Iya, saya mau tanya Ibu... Ya. Sebelum setruk tanggal 5 April itu. Ibu ya. ingat nggak kira-kira pada waktu itu. Ibu jengkel sama suami tapi diam aja berhari-hari. Ingat nggak Bu? Insya Allah. Saya sama sama suami, benar -benar suami saya orangnya penyakit. Tidak nggak maksudnya ada pada... masalah memang yang terpendam itu lah iya saya kan bilang ibu ada kecengkelan sama suami tapi diem aja berhari-hari sebelum ibu terkena truk maksudnya seperti itu tapi dengan tidak dengan suami itu sebetulnya tidak hmm. dengan, dengan suami. suami tidak punya iya. suami bukan dengan suami oh itu. bukan dengan suami dengan siapa bu tidak dengan suami kendalnya itu terkendali Jeng sama siapa keluarga ia ya, sama keluarga Ustaz, ada ya acara ketiga ya. Kan daripada menangku di keluarga Ustaz itu yang masalah, sayang. Oh, betul betul betul Ibu, suara, suara TV-nya kami mohon untuk dikecilkan suaranya boleh ya, Bu? Supaya Ibu... Maaf Ustaz, ini saya tidak tinggal jalan. Oh ya. bisa jalan. jalan, iya Mas Bayu nih bu, salah juga, tahu setrum sih suruh kecilin TV, gimana sih Mas Bayu nih, yaudah, tapi colokan TV-nya dekat ibu kan? Salah, <coughs> salah iya iya iya iya iya, ya sudah, maafin. Ada orang yang bisa disuruh kecilin TV-nya bu? Hahaha, <coughs> ya, ada ya, ya ya ya, yaudah, oh, <coughs> <coughs> yaudah, monggo monggo bu, terusin bu, iya sudah, iya, ibu. Kalau yeah. ibu pengen ini mumpung baru 5 April kemarin, yeah. uh, ini stroke yang pertama apa kedua, bu? Pertama Ustaz. Kita, pertama, kita, ya? kita terapi, kita oh pertama ya. Terapi sudah mulai latihan jalan ini. Oh ya sudah tidak apa-apa ke dokter ya bu. Yang yeah. uh, yang jelas begini aja, walaupun ibu belum bisa jalan normal, yeah. saya mohon sholat ibu. Yeah. Ya, sholatnya ibu tertib ya, Bu. 5 waktu ya. Allah, ya. Allah, Alhamdulillah. Tadi aku sepupu aku tadi sempat apa? Oh iya, saya, yeah. saya telah bicara ke pinca. Oh iya. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, ya. Kemudian dan Allah suami saya memang punya cerita katanya masalah dengan dekat dengan suami ini ada keluarga memang. Iya, kenapa? Kapan saya mau cerita? Iya, <keduh> <powered> iya Ibu. <chegou> ibu Kemudian ya, tahajud ya, nanti jangan lupa ya. ya, ya. Kemudian selesai nah, tahajud berdoa, ya. ya Allah, jika stroke ini karena menyimpan jengkel pada siapa? Sebutin namanya. Pada si A saya mohon ampun kepadamu Doa itu diulang lagi Ya ya doa itu diulang lagi Karena ya, ya, ya. ini kan saya tekankan Struknya ibu karena ibu menyimpan jengkel Tidak bisa keluar makanya Tapi terhadap seseorang Dekat sekali dengan ibu Ya Kemudian ibu mohon Setelah selesai berdoa seperti itu Berdoa mohon diberi kesembuhan Agar tangan dan kaki Menjadi normal Kembali Amin, doanya seperti itu Jadi ianya, ibu Mudah-mudahan ibu bisa menjalankan Nasihat saya Kemudian Hilangkan kejengkelan Yang masih ada di dalam Pikiran ibu kepada Saudara ibu, kepada keluarga ibu Harus dihilangkan Mulai, mulai hari ini Hilangkan semuanya karena Allah Mudah-mudahan ya. Kalau nanti ibu bisa menjalankan Nasihat saya Mudah-mudahan Allah memberikan uh, ridho sehingga ibu bisa sembuh lagi seperti semula ya bu ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kalau surat donor bisa dijalankan dan ibu bisa sehat kembali ya bu. Terima, terima kasih. Terima kasih buat kami ya. Iya, iya ibu. Terima kasih ibu. Salam untuk ya, keluarga ya. di Blitar. Iya. Karena masih ada waktu, saya memberikan kesempatan pada jamaah yang ada di sini yang mau bertanya. Monggo, bapak. Waduh, ini katanya kalau dicium sama yang berkumis 3 minggu baru hilang Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Nama siapa namanya Pak? Nama saya Ad Yuzar Bapak siapa? Ad Yuzar Bapak Ad Nuzal Ad Yuzar Ad Yuzal ya. ya. Dari mana Pak? Dari Jakarta Pusat Pak Dari Jakarta Pusat ya. Oke, okay. Silakan Pak permasalahannya ya. Saya mohon ap apa-nya solusinya dari Pak Ustadz ya Anak saya sekarang berumur 16 tahun nama Nopal Wahyudi dia minder minder minder oh minder, minder. agak dekat pak macamnya boleh ya ya dia minder pak minder Jadi, ya uh, uh, lalu arah marah pak terlalu marah oh, iya marah marah terus minder tapi marah marah iya minder oh terus terus Terus, terus, terus lagi pula dia disuruh pun apanya aja, enggak mau sekarang pak. Solat pun enggak mau sekarang. Aduh mau ya. Allah, Allah, dia. Di rumah kan pak? Iya. Mau kalau oh, masalah oh, kalau enggak mau. Kalau ya. dia kalau disuruh dia enggak mau pak. Oh, kalau ah. disuruh enggak mau. Enggak mau makanya tapi sendiri. makan sendiri, sendiri. Tapi solat sendiri gitu. Solat enggak mau sekarang. enggak oh. <laughs> mau. Oh, Hanya makan aja yang mau. Satu pertanyaan dengan seratus ribu mau enggak? Kalau kasih uang mau pak? Ha? Kasih uang mau? Kasih uang kadang-kadang tidak mau dia, Pak. Ha, nah, kadang-kadang Oh, gitu. Ya. Ini minder apa kesurupan Pak? Saya tanya ini. Minder, Pak. Minder, ya? Minder. Oh, Pak. ada anaknya di sini? Anaknya dulu saya terasa bawa. Make-nya dekat, Pak. Make-nya. Ya, Semua yang di waktu saya dengar juga, Pak. Bapak, kebetulan dia, oh, yang sekarang tidak mau dia, Pak. Hari itu saya bawa dua kali ke sini. Uh -huh. Nanti, oh oh nggak tempat-tempat juga. Oh gitu. Tapi ya. udah pernah dibawa ke masjid. Sudah pernah dua kali. Oh dua kali. Tapi memang belum ada kesempatan tanya nah, waktu itu. Belum ada kesempatan. Nah sekarang bapak datang, ya. kemudian putranya nggak ikut gitu ya. ya? Nggak ikut. Ya. Pas kebagian bagian tanya. Iya. <laughs> <laughs> itu namanya bejo namanya. Apa tuh? Bejo itu untuk. Oh. tapi putranya nggak ada. Gimana ya? enggak yes. mau dia Pak, enggak mau dia enggak <laughs> <Gak> mau <laughs> yang biasanya kan uh, disuruh di ini enggak duit 10 ribu boleh ikut. dekat mic ya Pak, supaya dengar ini dia, 10 ribu, ayo ikut ayo ikut, nah, ikut. Nah, ikut. duduk aja, dia dia sampai sini di luar aja Pak enggak mau masuk oh, oh di luar gitu. aja oh. okay, ya, okay. Ya, ya, ya. tapi diajak bicara mau ya ngobrol kayak Bapak dengan saya begini mau, mau dia Pak tapi setahu saya kalau pak ah. kalau minder itu Karena apa ya, rasa tidak percaya diri gitu. Ya itu persamaan kata aja. Beda bukan seperti itu ya. Ya sama-sama ya. Sama Jadi, cuma kalau yang namanya minder ini kebablasan istilahnya. Jadi begini Bapak, umurnya 16 tahun ya. Iya Itu dari kecil memang minder gitu ya. Sendiri, di kamar iya. sendiri. Iya. Ya. Sekarang mau sendiri-sendiri, kalau dulu dia... Oh, mau mengumpul-mengumpul pak sekarang nggak oh, mau kan? Makanya pak macam Iya ya. ya. nah, sekarang nggak mau lagi pak oh. Kadang minder mending sendiri pergi sendiri jalan gitu ah iya jadi... pergi sendiri jalan gitu Enggak pak nggak dia... di rumah aja ya, di rumah aja deh. terus kalau mandi gimana mandi kalau disuruh dia nggak mau karena kalau nggak mandi sendiri dia oh, sekolahnya <laughs> gimana pak sekolahnya ada... sampai ke lima SD aja pak nggak mau lagi sudah nggak mau gak lagi, gak gak lagi. Mau terus pernah nggak ditanyain mau mau apa nak itu pernah nggak ditanyain oh mau nggak dia nggak apa oh enggak atau nggak apa apa itu aja nggak mau sih lah <laughs> <gak> ya. nah, ini namanya mogok cape itu ya begini ini pusing <gak> juga <gak> <gak> ya yes, yes. kesurupan bukan diajak bicara normal tapi gak mau apa-apa, gak mau kan gitu. Mana caranya? Nah, begini aja, Pak. Uh, karena ini doa ini masih dekat antara Bapak dengan anak atau ibu dengan anak. Ini begini aja, deh. Saya memohon Bapak. Namanya sulit sekali tadi, Pak. Siapa namanya? Art user, Pak. Pakai mic, Pak. Eh, Art uh. user. Art user. Art user. Art Nama itu Bok Hartono yang kapan-kapan itu, ya, <tuh> Pak. Adius, pak. Itu tahun berapa, Pak Ustaz? 2011. Itu mah tahun 40-an. Keren, 40 keren. keren. <tuh> Ini belain terus, <tuh> nih, <i> Pak Bayu, nih. Yang kedua, Pak Ustaz. Nah, ada lagi. Ada kedua lagi. Oh, lutut saya, Pak. Susah ke sholat. Mindur juga lututnya, Pak. Enggak. Oh, lutut saya, Sakit, Pak, sholat. duduk karena gak bisa. Oh, sujuk itu susah. Tidak, nah, Pak. Tidak, Pak. Omong omong omong Pak. Hah? Monsul. Yang mau saya jawab yang keduanya, Pak. Tadi dua aja. Tadi kedua ini. <tik> dua aja. Dua. Bilang anaknya begini-begini, kedua dijawab. Anaknya diraba dosen, Pak. benar. Benar, benar ya Pak. Bagus. bagus. Bagus. yang kedua. Karena kalau Bapak tanya yang pertama pusingnya. <tik> baru pertama kali saya pusing, oke, nah ini karena komersial break, nanti jawaban sungguh. Iya, kalau begitu, nanti sama-sama mengamini doa aja ya bapak satu ya. Boleh, boleh, okay. boleh. Oke, bapak duduk dulu, hey, nanti kami akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, segala hati akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi masih di acara Bengkel Hati, dan kita kembali lagi ke permasalahan Pak At Yusr. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Mungkin singkat aja waktunya sebelum acara ini selesai. <tuh> iya, kalau bluetoothnya yang sebelah kanan tadi uh, sakit, untuk sujud sulit. Kalau saya sih memang ada akhir-akhir ini sebelum Pak Yusr ini. Sakit, kayaknya Pak Isar punya keinginan. Keinginan ini baik, keinginan ini baik. Tapi kuat sekali keinginan ini, kuat sekali. Jadi itu harus dihilangkan aja. Maksudnya dihilangkan tuh keinginan boleh, baik boleh. Tapi yang kuatnya ini yang dikurangi. Jadi jadi biasa aja, keinginan baik tapi biasa. Dijalanin aja, bisa aja keinginan itu karena ingin putra Bapak itu ingin sembuh, Bisa. Atau keluarga ingin sebenarnya semuanya baik? Bisa, tapi suak di sini. Maunya keinginan Pak Ishar kuat sekali. Yang bener. ingin Pak Ishar apa? Anak yang sembuh atau keluarga yang baik? Semuanya Pak. Semuanya. <tuk> <tuk> oh ini benar dijawabnya. Kalau ini, ya, ini benar. <tuk> Ya, memang memang kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita itu kalau punya keinginan mengedepankan ego. Kadang-kadang itu yang kita tidak sadari. Apalagi kalau kita merasa berkuasa, wah pasti ego itu pasti muncul. Ego itu pasti muncul, enggak mungkin tidak biasanya. Maksudnya enggak mungkin tidak kecuali orang-orang yang mutakin. Ini orang-orang yang bertakwa ini. Jadi orang bertakwa dia punya keinginan santai. Punya keinginan baik, santai. Memberikan nasihat orang lain dengan kebaikan, santai. Orang lain dinasihati tidak mau, santai. Jadi tidak ada emosi. Nah inilah siri-siri mutakin. Jadi uh, Pak Yusar, uh, nanti kita berdoa sama-sama. Pak Yusar naminin, pokoknya kalau punya keinginan boleh, tapi jangan terlalu ngotot. Biasa saja. Bapa. Ya, Kumis boleh tebal Keinginan biasa saja. Ya, <laughs> ya Pak Ihsan, nanti kita doa sama-sama. Ya. ya. Mudah-mudahan nanti kita sebut cepat. Saya mau tanya Pak Ihsan kerjanya apa? Saya mau tanya. Boleh ya? Boleh. Bapak. Ap apa Pak? Oh, saya ada. Oh, Kedekam. Kaki lima, Pak. Terusang. Pedagang kaki lima. Ya. Saya doakan. Mudah-mudahan mulai hari ini Allah hidup memberikan rezeki yang Amin. cukup. Amin. Pak Yusar dan keluarga Amin. Nanti dengan konsumen Jangan galak-galak juga Konsumennya kalau ada konsumen Lihat kumis belinya ya Harus dicukur kumisnya Tidak apa-apa yang penting banyak senyum ya Pak Yusar ya Iya Pak. Mudah-mudahan Allah kita Tengah memberikan rezeki banyak pada Pak Yusar ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Iya, Ini sebelum kita doa Pak Yusar tingkat saja kerana masih ada waktu uh, buat uh, pemirsa atau buat jamaah yang punya masalah di bagian lambung, ini barusan ada petipan Pak Utap, di bagian lambung itu biasanya karena apa sih Pak Utap dan apa yang harus diperbaiki? Biasanya <tuh> kalau ada urusan di bagian lambung itu biasanya ada masalah keluarga, biasanya cenderung ke masalah keluarga masalah keluarga ini banyak, nanti keluarnya apa? Kalau memang Maaf-maaf ya, menceret-menceret, nah ini ada masalah dalam keluarga tapi hobinya ngomel. Kalau misalnya lemah gitu, kalau emah hanya sakit perut itu gampang jengkel gitu. Gampang jengkel, belum tentu harus ngomel. Jengkel ya. itu di hati, jengkel dulu ya. seperti itu. Kepancing emosinya kepancing gitu ya. emosi, jengkel, nah itu insyaallah Allah mah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. itu. Mudah-mudahan yang mengalami permasalahan di bagian lambung bisa menjalankan solusi ini pikiran Ustadz Danung. Namanya juga manusia, kadang-kadang lupa ya Bu ya, apa yang mesti diperbaiki. Tapi namanya usaha, nggak pernah boleh putus. Usaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk segala usaha atau ikhya tersebut, mari sama-sama kita berdoa. Dan pastinya doa akan langsung ditimpin oleh Ustaz Danu. Yang di rumah, juga silakan mengamini doa dari sini. monggo Pak Ustaz. Terima kasih Mas Bayu. <tuh> Alhamdulillah, Bapak Ibu Jamaah Masjid Anida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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Ya Aziz Engkau lah yang berkuasa Terhadap seluruh makhluk ciptaan. Engkau lah yang berhak Memberikan Rahmat kepada hambamu yang kau pilih Karena amal solehnya Dan engkau jugalah yang berhak Memberikan peringatan kepada Hambamu yang kau pilih Karena kekurangannya Ya Allah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 Jika kami sering berkata kasar dan tidak puas terhadap nafkah yang dititipkan suami kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami. Jika kami sering berbuat kasar, berbuat dolim kepada istri kami. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Kepada teman-teman kami.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 Ya Allah kami mohon agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami, Ya Allah. Ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Karena selalu melanggar apa yang engkau tulis di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu, Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu, Ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, Ya Allah Ya Allah, jika kami adalah hambamu yang masih banyak kekurangan di hadapanmu Sehingga kau berikan kami musibah, peringatan dan sakit yang ada pada diri kami Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Dan juga mencabut peringatan dan musibah yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena perbuatan salah kami di hadapanmu, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Gopan. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak-anak kami, Ya Allah. Ya Salam.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 Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taif di muka bumi ini ya Allah Agar hati kami tenang dan tentera Dan sebagian kami berikan di jalanmu Ya Allah Kami adalah hambamu yang mati hina di hadapanmu ya Allah Kami senantiasa membutuhkan bimbingan dan pertolonganmu ya Allah Ya Allah ya Fattah. Mudahkan kami belajar kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu ya Allah Ya Allah ya Fattah. Mudahkan kami belajar kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Ya Allah Sehingga kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah Ya Allah Hanya kepada mulat kami menyembah Dan hanya kepada mulat kami meminta pertolongan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbana atina disunyah hassanah Wafir akhiratih hassanah Wa qinada sanar Walhamdulillahirrahmanirrahim Jemaah Masjid Anida dan juga yang ada di rumah, demikianlah acara bengkel hati pada pagi hari ini. Tentunya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada telepon yang belum sempat terjawab. Dan mengenai, um, melalui acara ini, sama-sama kami mengajak, marilah sama-sama kita menjaga amal dan perbuatan kita agar terhindar dari musibah atau masalah lainnya. Saya Bayi Oktara, Wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.